Keterampilan Dan meningkatkan potensi ya. Jadi kalau bahasa saya itu sebenarnya uh, Bahasa lainnya itu Keterampilan uh, Dan ya, pengembangan potensi lah. Ya. Jadi antum Jangan vakum Jangan gini loh Banyak orang gini contohnya beli HP misalnya apa ini dia beli karena tenar saja dibeli sama dia. Padahal dia cuma pakai telepon sama SMS misalnya. Banyak fasilitas dia tidak pelajari. Kenapa enggak dipelajari teman-teman? Apa gunanya untuk beli? Hanya untuk gengsi-gengsian? Salah itu. Banyak fasilitas yang mungkin antum bisa tahu, gitu kan. Jangan seperti itu teman-teman. Harus kita mengembangkan potensi kita. Harus bisa. Antum dan saya, Anda dan saya ini sama-sama punya potensi yang sama. Kita sama presiden punya potensi yang sama kenapa mereka bisa kita nggak bisa harusnya gitu jadi gali potensi itu ya dengan cara jangan pernah batasi diri untuk selalu dapat informasi ada teman kita ahli komputer duduk sama dia ajarin dong saya biar cuma 10 menit setengah jam sesuatu kembangin potensi kita banyak vakum teman-teman saya kasih begini kejelasan contoh ya ini sudah yang ke kelima yang ke-14 ya terakhir yang ke-15 sebentar teman-teman gini kalau si A sama si B kerja di satu perusahaan. Dua-duanya jadi OB ya, buat-buat teh ya gitu. Bersih-bersih cleaning service. Maaf kalau teman-teman di sini begitu ya. Ini bukan nyinggung tapi saya kasih contoh. Kalau ada dua orang muslim, si A sama si B kerja sama-sama OB, buat-buat teh saja atau cleaning service bersih-bersih. Si A terima gaji 2 juta, sudahlah alhamdulillah cukup. Dah, gitu kan? Udah, dia Rasa cukup kebutuhan rumah sejuta setengah 500 ribu masih ada lebihnya Dia gak berpikir mengembangkan potensinya Gak salah Udah cukup kan gitu. Tapi si B beda Si B begitu masuk perusahaan dipetain perasaan gitu. Perusahaan itu dipetahkan sama dia Nih direkturnya Fasilitasnya apa nih Gajinya 15 juta Mobil, rumah, gini-gini Apa pekerjaan dia? 1, 2, 3, 4, 5 Di bawahnya manajer di, di bawahnya ini Sampai dia di OB dia sama dia Bisa enggak dia sebagai OB Atau cleaning service mengejar potensi yang paling tinggi yang mana Oh bisa jadi manajer, misalnya gajinya 10 juta Bagaimana jenjang karirnya Dipelajari sama dia Lalu dia coba kembangkan potensinya Dia coba kejar Ingat teman-teman Berusaha lebih baik daripada tidak berusaha Berusaha itu akan ada hasil Manjad da wajad Siapa yang berusaha dia akan mendapatkan Gitu kan Kalau orang vakum tidak bisa Harus berusaha teman-teman kita akan temukan 10 tahun kemudian Si A tetap OB atau cleaning service Si B sudah jadi manager Pasti berbeda Karena dia punya pengembangan potensi Harus begitu Antum punya kios kecil jangan puas dengan itu Boleh tamak terhadap rahmat Allah ya Boleh Boleh tamak Bahkan begini Dalam agama kita kalau kita punya kesehatan Lagi sehat Berdoa agar Allah pertahankan kesehatan itu lebih baik, lebih besar di sisi Allah pahalanya, daripada kita sakit baru minta disembuhin. Tangkapnya ini. Orang mempertahankan nikmat, berdoa sama Allah, tamak terhadap rahmat Allah, lebih besar pahalanya dibandingkan sudah sakit baru minta disembuhin. Kita sudah kaya, minta tambah kaya. Lebih baik daripada sudah bangkrut baru minta diberikan rezeki sama Allah. Itu penting.